Doa sebelum makan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima, rozakatana wakina adabannat. Artinya Ya Allah Berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka.